Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صحت موه teman-teman masih betah berpuasa masih betah tarawih masih betah sahur Masih betah sendiri? Bawas, jangan salah jawab. Bulan Ramadan kata-katanya jadi doa. Masih betah sendiri enggak? Masya Allah ya Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terakhir Makan sahur sendiri, amin Gimana rasanya makan sahur sama teman kos-kosan? Enak gak? Bosan gak? Benar, benar tahun depan udah ada yang nemenin makan sahur ganti teman keselesaian <SILENCIO> makasih buat semua teman-teman yang udah hadir kalian terbaik di sini ada banyak anak-anak komunitas saya yakin di sini dari berbagai macam-macam mazhab anak muda Jadi kita punya banyak mazhab, ada anak strip dengan BMX-nya, dengan skateboard-nya, parkour-nya, anak bola, anak segala macam. Walaupun beda mazhab, tapi satu status. Amin. Apa statusnya? Jangan jomblo doang, jomblo visabilillah. -vis Jadi walaupun jomblo, sabarnya berpahala insya Allah. Dan sekarang udah buka puasa, jadi saya udah boleh ngebuli ya Kalau siang, nggak boleh ntar batal puasa Teman-teman yang dirahmati Allah ta'ala Islam itu adalah agama yang sangat-sangat sempurna Islam itu adalah agama yang sangat sempurna Allah sendiri ngasih testimoni tentang Islam Inna Dinain Dallahiul Islam. Allah sendiri kasih testimoni tentang Islam. Al-Yau Maatmal Tula Kum Dinakun, Waatman Tualeikur Nirmati, Warodi Tula Kumul Islam Dinan. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan selain sempurna, Islam juga agama yang mudah. Yuri dhu lla hu bi kumul yusra wala yuri dhu bi kumul itu adalah rumus dasarnya Islam. Yuri dhu lla hu bi kumul yusra wala yuri dhu bi kumul Allah tu pengen memudahkan kalian, Allah tu enggak pengen menyusahkan kalian. La yu kaliful lla wafsan illa wasahha. Allah tidak mau membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Setelah Allah berfirman ittaqullaha haqqa tuqatih maka kemudian Allah juga berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kemudian Allah menyeimbangkannya dengan kalimat dengan kalimat fattaqullaha Bertakwalah kalian kepada Allah Semampu kalian Jadi kaidah dasar agama Islam itu mudah Syariat Islam mudah banget Salah satu bukti bahwa syariat Islam itu mudah apa? Syariat pernikahan Setuju enggak? Ustaz, kalau syariat pernikahan itu mudah Kenapa masih banyak jomblo? berarti syariat menikah itu susah dong ustad enggak, syariat Islam itu mudah syariat pernikahan itu mudah yang memusahkan pernikahan itu bukan Islam tapi calon mertua Islam gampang ada enggak syarat menikah itu di dalam Islam harus ditanya dulu kerjanya apa boleh enggak nanya kayak gitu boleh enggak yang cowok-cowok nih Bagus jawabnya nih Yang sebelah sini ya Yang sebelah sini namanya Imam Hunters Yang sebelah sini namanya Makmum Lovers Saya pengen nanya kepada Makmum Lovers Setuju gak kalau syarat pernikahan itu harus punya penghasilan yang gede? Gak Terus gimana kasih makan istri kalau gak punya penghasilan? meyakinkan, gak tahu ya depan calon mertua ya. begitu datang nanya kerja apa deh nah itu pak masalahnya jadi syariat pernikahan itu gampang sebetulnya yang bikin dia susah bukan Allah kalau dalam syariat Islam gampang banget akan nikah tuh cuman gini doang jabat tangan, kemudian calon mertua bilang saya nikahkan putri saya sekian, sekian, sekian kemudian dia jawab saya terima nikahnya Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak hafal, bisa nyontek, pakai apa gitu ya. Kalau salah sekali, bisa diulang lagi. Jadi nggak kayak PIN. Kalau salah tiga kali, diblock. Saya terima nikahnya, eh salah lagi, enggak ya, tinggal dua kesempatan ya. Terus mantannya keduain Allah, oh, salah lagi. Gitu. Salah tiga kali masih bisa diulang Salah sepuluh kali bisa diulang gak masalah Yang penting dia niat kaya nikah Semuanya sepakat Tinggal akad aja tuh Dan akad itu sederhana banget loh teman-teman Hanya kata-kata kayak gitu doang Yang tadi nyontek dengan tulisan Mengubah status Seorang laki-laki dan perempuan Yang tadinya pandang-pandangan Aja nggak boleh Yang tadinya boncengan berdua Hampir nggak boleh Yang tadinya sentuhan nggak diulang yang tadinya poncing nggak boleh udah gitu salaman atau persentuhan sebagian mazhab bilang nggak boleh gitu ya sekarang semuanya boleh yang tadinya ngapa-ngapain dosa sekarang ngapa-ngapain berpahala memandang berguguran dosa kan keren Jadi pagi-pagi duduk aja tuh melihat istri rempong lalu lala, lo ngapain? Lagi pengen menggugurkan desa? Cuman melihat doang gitu. Pernah nggak nih saya pengen nanya ya? Pernah nggak kalian ngerasain menatap mata pasangan dalam dan lama gitu? Gak pernah kan? makin lama makin banyak dosa yang berguguran jadi kayak kita tuh aduh gitu ya siapa yang kuat-kuatan nggak berkedip yeah. tapi harus dekat gitu dekat pandang-pandangan siapa yang berkedip duluan nanti dihukum gak usah tanya hukumannya oh, apa dan itu cuma bisa dilakuin sama pasangan halal kebayang nggak sama teman kos-kosan kayak gitu-gitu itu kan bahaya nonton Muhammad kalah main Liverpool lawan Real Madrid kalau kalah nangis nggak ada yang ngasih tisu nangis aja sendiri terus nyari tisu tisu di dapur ngambil apa kain lap di dapur ternyata bekas cabai sekali beda banget status orang yang masih sendiri ama yang udah ada pasangan berangkat kerja nggak ada yang doain Insyaallah tadi ngomongin apa syariat ya syariat saya nggak mau terlalu jauh kasian daripada nanti malam nggak bisa tidur terus nggak sahur nikah eh balik lagi akapnya tuh sederhana banget loh Cuman ngomong gitu doang saya terima nikahnya bla bla bla bla selesai nanya ke saksi sah saksi belum kata saksi Wah ulang lagi ulang Blablablabla, bla, saya saksi belum. Ternyata nggak sah aja. Ternyata saksinya adalah mantan. Nggak wow, akan penasaran. Mau saharia akan nikah, ini nggak akan sah nih. Makanya hati-hati ya. Yang bikin akan nikah tuh susah itu mantan. Apalagi kalau mantannya kawat. Pas datang, eh ini kenapa ya? Syaratnya nggak ada yang lengkap, c. Emang syaratnya apa? Syaratnya nggak ada saya di sini. Jadi moral of the storynya teman-teman, syariat Allah itu gampang banget. Puasa itu coba teman-teman perhatiin ayat tentang puasa. Ayat pertamanya, kutiba alai kumus Artinya apa? Ini kalau ada yang nggak tahu artinya ini keterlaluan. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Awalnya hukum puasa apa di situ? Wajib Kutiba alaikum Ternyata Allah tuh pengertian banget sama kita Allah bilang Ayyaman ma'dudat Gak lama kok cuma beberapa hari doang Kalau kita terjemahin bebas ya Ayyaman ma'dudat Cuma beberapa hari aja kata Allah Kenapa Allah nggak bilang Syahrun wahid Satu bulan Kenapa bilang beberapa hari? Karena Allah tuh nggak pengen ngebebarin kita. puasa satu bulan. Padahal sama aja kan. Kita puasa satu bulan tapi nyebutnya ayam. Beberapa hari. Ma'dudat yang terhitung, yang terbatas. Yang nggak lama. Lagian emang puasa emang harian. nggak mungkin bulanan. Kebayang buka puasanya sahur tanggal 1 Ramadan. Buka puasa tanggal 30. Kebayang nggak sih makanya Allah bilang ayah menmadudat kuasa itu hari-hari jadi setiap hari buka dan sahur setiap hari buka dan sahur Allah kayak pengertian banget gitu ke kita udah selesai gitu Allah bilang apa tenang aja saya tahu diantara kalian mungkin ada yang lagi musafir traveling gitu, ada yang lagi turi diantara kalian ada yang lagi sakit sakit hati Di antara kalian ada yang lagi sakit maka kalau kalian gak sanggup berpuasa karena lagi turing buat anak-anak muda, anak-anak motor nih terus karena lagi sakit bolehlah dia mengkodoknya di waktu yang lain terus udah selesai udah selesai, belum segitu belum, Allah masih bilang kalau kalian gak sanggup mengkodok gak apa-apa, bayar ya. baru ditutup dengan kalimat wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik untuk kalian. Tadi di ayat pertama puasa itu wajib. Sekarang puasa itu lebih baik. Ini buktinya yuri dullohubikumul yusra yuri Allah tuh pengen memudahkan kalian banget dan Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Jadi kemudahan-kemudahan dalam agama itu Sudah Allah tunjukkan di dalam Al-Quran Banyak banget ayat-ayat yang kayak gini Mulai dari tashri Apa bedanya syariat dengan tashri Kalau syariat itu hukum yang udah jadi Kalau tashri itu proses hukum itu sampai jadi Tashri, salah satunya adalah tashri tentang kamar Itu kan prosesnya beberapa kali ya Nggak langsung sekaligus kamar haram enggak. Pertama kamar dan judi itu ada baiknya, ada buruknya walaupun buruknya lebih banyak tapi kan ada baiknya ustaz, iya sih ada nih, ini awal nih awal tashriq ya, belum jadi syariat kemudian lanjut para sahabat masih minum kamar sampai gara-gara sering minum kamar mereka sholat dalam keadaan mabuk, kebayang enggak sholat Allah Akbar enggak enak banget kan Imamnya baca apa dia nggak ngaminin gitu. Imamnya baca apa dia bilang imamnya Walabdulin dia bilang secara Allah kan nyambung ya. Kenapa lagi mabuk? Akhirnya turun lagi syariat berikutnya janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Oh kalau gitu setelah sholat, eh, sholat boleh dong Allah nggak ngomong gitu ya. Tapi boleh. Akhirnya mereka nahan diri. Udah selesai sholat baru mabuk-mabukan. Tasri. Baru kemudian yang ketiga Allah katakan tinggalkan semua itu Khamar haram, judi haram, riba haram Yang kayak gitu-gitu Stalking IG mantan haram Apalagi pakai akun palsu Dia gak ketahui Tashrih bertahap nggak bisa sekaligus Ini artinya Yuridullahu bikumul yusra Walayuridu bikumul usra Sampai ketika Nabi mengutus seorang sahabat, Mu'az bin Jabal untuk berdawah ke sebuah negeri di Aman, apa nasihat Nabi untuk Mu'az? Yasir wa la tu'asir. Mudahkan urusan mereka, wahai Mu'az, jangan kamu mempersulit urusan mereka. Lebih baik kamu mengatakan boleh, boleh, boleh, tiga kali daripada mengatakan satu tidak boleh, supaya mereka semangat dalam beramal soleh. Ini artinya Kaidah Islam itu teman-teman udah keren banget Islam itu cocok banget Buat anak muda Karena Rasul Sebagai tokoh muslimnya Sebagai ikon Islamnya Sebagai teladan kita bersama nih Ternyata anak muda banget seleranya Satu Pertama Rasul itu orangnya Badannya bagus pack gitu Jadi uh, Perut Nabi kata sahabat Seperti batu yang tersusun, jadi ada enam batu gitu kan? Kalau kita seperti batu karang satu biji gede gitu, wangkek. Jadi Nabi itu badannya juga udah udah bagus, udah gitu. Nabi ternyata seorang petarung. Kalau beliau hidup sekarang nih, beliau bisa ngalahin si apa, si Max siapa tuh? Nah. juara ultimate fight gitu. Nabi tuh MMA banget loh. Nabi pernah lagi menggembalai ternak-ternaknya Khadijah. Ini awal-awal dakwah di Mekah ya. Lagi menggembalain ternak Khadijah berdua sama seorang juara ultimate fight di tv One Eh, di Mekah maksudnya Ini bukan di desa. Juara ultimate fight di Mekah namanya Abu Rukana. Orang Arab kalau ngomong Abu itu bukan orang orang tua Abu itu kayak nama bekernya gitu Jadi karena badannya bagus Gagah Sehingga disebut Rukana Artinya yang badannya itu kayak tiang-tiang gitu rukun Sehingga dikenal dengan nama Abu Rukana Yang badannya itu gagah banget Lagi menggembalain ternak-ternak Khadijah bersama Abu Rukana Lagi duduk gitu Nabi bilang Abu Rukana kita sparing yuk katanya. Nabi itu nggak pernah dikenal naik di atas sering ya sehingga nggak ada yang tahu kalau Nabi itu jago tarung sehingga Abu Hurairah bilang ya Muhammad aku nggak tega nyakitin kamu so, kata Rasulullah ya kita lihat aja nanti ayo kamu tenang takut kata Abu Hurairah bukan takut kan Muhammad nggak pernah naik ring, saya udah biasa nih nih medali itu udah banyak banget di rumah saya ini bekas-bekasnya udah banyak banget jadi tatonya itu udah banyak banget tato bekas cakaran gigitan di, di kupingnya apa segala macam Abu Rukana kata Nabi Muhammad kita coba dulu aja akhirnya Abu Rukana mengatakan hadiahnya apa masa kita gitu gitunya nggak seru gitu ya nggak ada yang nggak ada yang dapat kebaikan atau hadiah gitu kata Nabi Muhammad siapa yang kalah menyerahkan satu dombanya kepada yang menang dan ini bukan judi kalau judi tidak ada sesuatu yang dilakukan jadi kayak taruhan kalau ini bukan taruhan hadiah siapa yang kalah ngasih dombanya kepada yang menang Kata Abu Rukana, ayo kalau gitu, dia pede banget kan, bakalan dapat domba Tarung nih, begitu tarung Abu Rukana dipegang sama Nabi, dibanting dikunci sama Nabi Gula, ternyata Nabi tarungnya tuh modal serangan di bawah gitu, main kunci Dikunci sama Nabi Abu Rukana. karena kalau nggak nyerah kan bisa patah ya Saya di Bandung tuh sama teman-teman juga dekat sama teman-teman Bandung Fighting Club. Kemarin kita bikin kayak semacam tarung bebas antara petarung Bandung melawan petarung uh, Filipin dan Amerika. Kalau tarungnya sama Amerika saya kayak ada masalah pribadi gitu kan. Jadi pas tarung pas yang petarung Indonesianya di di apa dikunci gitu saya langsung, lah ulah-ulah katanya belum enggak. Ustaz nonton gitu kan beda. Ya? Lah, mulai, mulai, mulai. Begitu dia lepas dari kuncian langsung Habisin, habisin Benar Tiga petarung kita galahin Tiga petarung luar negeri Bahkan yang petarung dari Filipina itu patah tangannya Karena dia pas di kunci mau nyerah Dia maksain banget patah Digotong keluar dari ri Nabi tarung sama Abu Dipegang sama Nabi dibanting Dikunci Abu Rukana langsung nyerah Setelah itu Nabi bilang ya udah kasih domba kamu untuk saya dikasih sama Aburukana. terus Aburukana eh, Nabi nanya masih mau lagi kita nanya. kata Aburukana ya sekali lagi deh. kayaknya tadi an salah nih kuda-kudanya. Ya. ya udah kita coba lagi. coba lagi taruh untuk kedua kalinya. dibanting lagi Aburukana. dipegang akhirnya Aburukana nyerah untuk kedua kalinya. nyerahin lagi satu domba. Nabi bilang masih penasaran Aburukana. ya udah ini yang terakhir nih. penasaran banget masa sih saya kalah sama kamu. Sementara Abu Rukana itu juara bertahan selalu menang Dan Muhammad gak pernah ada track recordnya Yang ketiga kali dibanting lagi sama Nabi dikunci, Kalah lagi Abu Rukana Ini luar biasa Sampai diserahkan tiga dombanya Abu Rukana kepada Nabi Abu Rukana buduk aja termenang Nabi Nara nanya kepada Abu Rukana Ya Abu Rukana malham Kenapa kamu sedih? Apa masalahnya? Kata Abu Rukana Ya Muhammad Saya harus ngomong apa ke ayah saya tentang tiga kambing yang hilang Saya mau ngomong apa nih Namanya kenapa kalau saya bilang itu dimakan serigala saya bohong. Saya nggak boleh bohong kepada orang tua Ya udah bilang aja jujur kamu kalah dengan Muhammad ya, itu lebih bahaya lagi ya? Gimana muka saya di depan ayah saya kalau ketahuan saya itu kalah taruh sama kamu Muhammad Kau nah, udah biar kamu nggak malu sama ayah kamu, Nih aku balikin tiga tiga ekor kambing kamu dibalikin. Akhlak Nabi dibalikin kepada umurkan benaran ini Muhammad benaran tapi kan perjanjian kita nggak gini, nggak apa-apa. Yang penting kamu mendapatkan kembali kambing-kambing kamu. Ya Muhammad, akhlak kamu itu luar biasa. Hasyhadu Allah ilahillah wa masuk Islam abu Ternyata Ada sahabat Nabi masuk Islam itu dengan tarung. Jadi kita anak muda yang senang tarung itu bisa jadi jalan dakwah yang dua sama buat. Oh. Siapa yang kalah masuk agama yang menang. Wah ya Kita kalah jadi murtad harus bilang minta. Yang dipantang ternyata preman pasar. Jangan jangan jangan. Yang jelas Nabi itu pernah menaklukkan seseorang hatinya setelah menaklukkan fisiknya. Kekuatan Nabi Nabi nggak pernah pamir. Badan Nabi bagus tapi nggak kemana-mana pakai baju ketat kawas gitu, ngesel, atau posting nih, nih lo liat terus di sebelahnya ada susu apa gitu buat cowok gitu nggak karena Nabi itu orangnya nggak niat nggak sombong gitu orangnya tawadu banget sama kayak Nabi Musa Nabi Musa kan badannya juga bagus kan terkenal banget lah badan Nabi Musa sampai saking bagusnya badan Nabi Musa orang Yahudi iseng untuk mengfitnah Musa. Musa itu badannya bagus tapi pakai bajunya rapi banget semuanya ketutup nggak kayak saya gini semuanya ketutup kalau saya pakai kayak gini biar kelihatan lampu kalau saya itu nggak terlalu hitam Jangan tutup sempurna akhirnya orang Yahudi posting di Instagram mereka gitu mereka posting pakai hashtag Musa kudisan itu hashtagnya orang Yahudi viral jadi trending topik oh beneran oh beneran ada yang ngelihat ya saya lihat orang Yahudi kan suka ngada-ngada kan ya. Akhirnya tersebarlah berita trending topik kalau Musa itu kudisan. Soalnya bajunya tertutup semua. Allah nggak rela Nabinya yang keren, yang super duper luar biasa nih difitnah sama orang Yahudi. Akhirnya apa? Allah membersihkan nama Musa. Direkam di akhir surat Al-Hazrat. Suatu hari Nabi Musa mandi di sumur, kemudian bajunya dibuka, ditaruh di atas batu. Mandi nih. Ketutup kan semurnya, mandi Udah selesai mandi Nabi Musa beres-beres Nyari baju, ternyata batunya udah pindah Wah, batunya pindah eh Gimana nih caranya Akhirnya nyari kayak galang gitu Mengambil baju di atas batu Begitu mau diambil, batunya lari Nabi Musa bingung nih gimana saya keluar nih Saya nggak pakai baju, cuma pakai celana doang Dikejanglah batu itu oleh Musa Tawubi hajar, tawubi hajar Baju saya dibawa batu, baju saya dibawa batu Lari kemana batu itu lari? batu itu lari ke nadil kaum kalau bahasa hadisnya apa nadil kaum? tempat nyumpulnya anak-anak muda Bani Israel lewat skatepark park Bani Israel batu lewat, anak-anak Bani Israel lagi holy gitu ya eh Musa lewat, wah anak parkur Musa aja. jadi Musa itu dianggap anak parkur lagi ngejar-ngejar batu gitu, terus kontrol gitu nah. akhirnya Bani Israel kagum, ternyata Musa itu keren banget ya parkur sejati banget lah pokoknya gua nge dia sekarang cya. lewat lagi tempat nongkrong cewek-cewek bani Israel Musa lewat cewek-cewek gitu pokoknya heboh banget tuh kejadian sampai akhirnya batu itu berhenti di tengah sup, di tengah pasarnya Bani Israel kebayang nggak batu berhenti di tengah mall? oh, lagi pada belanja Musa ngejar-ngejar batu di tengah mal jadi kayak perform gitu di tengah mal gitu kan kayak malam mingguan gitu kan udah gitu ada musik terus slow motion gitu kan <guluh> akhirnya berhenti baju diambil bajunya yang Musa dipakai dipukul batu terbelah jadi waktu belah tuh mungkin awalnya dari Bani Isra'u <tuh> ditonjok sama Musa saking kuatnya Musa dan kalau nggak rela banget nabinya di fitnah Nabi Muhammad memiliki semua mukjizat para ambiya terkeren pokoknya Nabi Musa belah laut, keren kan? Nabi Muhammad belah bulan. Lebih dahsyat kan? Nabi Musa belah laut, Nabi Muhammad belah bulan. Nabi Sulaiman menguasai jin dan manusia. Di zaman Nabi Sulaiman tuh kita hidup tuh dengan jin loh. Jin tuh kayak barang dengan kita ikut talin gitu. Terus ada tanya jawab jin nanya. Sasetnya bunanya, "Apa boleh enggak saya misalnya jin gitu?" Saya nikah dengan manusia. Ah, manusia juga cari manusia susah, apalagi sama Jin. Gitu. Jadi kayak Jin sama manusia tuh nggak blend banget hidup bareng damai rukun gitu ya. Bisa jadi satu komplek gitu RT-nya manusia, RW-nya Jin gitu gitulah. Apapunnya. Dan banyak banget pekerja-pekerja kuli buruh kayak gitu Jin loh. Termasuk chef-chef yang terkenal di zaman Sulaiman itu Jin. Jadi kalau dia masak itu cepet banget, lebih cepet daripada fast food. Ini super fast food Kita baru ngomong udah jadi makanannya Luar biasa zaman Sulaiman Zaman Nabi Muhammad Nabi juga bisa Banyak banget adegan Nabi menguasai Jin. Salah satunya Nabi lagi sholat tahajud Tiba-tiba ada kayak new Bapak jin newbie gitu Anak baru gitu ya Jadi Ada jin yang kayak baru belajar dakwah gitu tapi dakwahnya godain manusia ke neraka gitu kan itu dakwah versi dia kayak baru lulus dari kuliah gitu anak-anak baru itu masih apa e, nyari nyari mangsa salah karena dia anak baru nggak tahu mangsa yang siapa yang mau digodain Nabi Muhammad kan salah kan ya langsung nggak legend mau dia eh? legend wah ini ada orang lagi tahajud nih Dua godain aja sekalian nggak tahu itu legend datang datang hai hai ramuan lagi sholat enak-enak begitu selesai Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dilihat ada jin ngudahin beliau dipegang diuyel-uyel jadi bola itu habisnya kayak gitu jadi bola terus diikat di tiang masjid Nabawi bola kayak bola api gitu pas menjelang subuh anak-anak Madinah datang ke masjid anak-anak kecil gitu anak bocah-bocah gitu datang ke masjid loh ada bola api itu diambil di tendang-tendang berarti sejarah tendang bola api itu awalnya di Kayak kalo dulu tuh jin Jadi oh Jin tuh Gitu-gitu Ditendang sama anak-anak Madinah Ayo ayo Mama soal Benzema Tapi yang ditendang Jin Terus diambil sama Nabi Jangan Jangan sakitnya dia Terus kemudian dilepas apa Akhirnya dia pergi Kata Nabi Muhammad Sekiranya bukan karena doa Saudaraku Sulaiman Akan aku biarkan ini menjadi bola Untuk anak-anak bendenah sampai besok hari Apa doa Sulaiman yang diingat oleh Nabi Ya Allah, kata Sulaiman Beri saya kekuasaan Yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelah saya Nabi itu hanya menghargai doa Sulaiman Kalau bukan karena menghargai doa Sulaiman Nabi itu bisa banget lo menguasai izin Tapi Nabi enggak mau, kenapa? Soalnya Sulaiman berdoa, ya Allah Berikan saya kekuasaan yang tidak engkau berikan Kepada siapapun setelah saya Jadi Nabi Muhammad itu bisa Bang. Siapa lagi? Nabi Daud. Apa salah satu di antara mukjizat Nabi Daud? Mukjizat Nabi Daud salah satunya adalah melempar batu kecil membuat seorang Goliat itu tumbang kan ya. Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi. Nabi Muhammad itu bisa menjadikan batu bukan dilempar, batu itu tunduk kepada beliau. Batu sebesar gunung Uhud jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi sule, kalau Nabi Dawud batu dijadikan sebagai peluruk, sebagai batu lempar, kalau ada batu itu jadi umatnya. Nabi lagi kayak hiking gitu ke atas gunung Uhud ya, bersama dengan, kan Nabi itu juga punya geng ya, Nabi punya sahabat, punya geng. Orang-orang ring satunya Nabi, siapa ring satunya Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rahman bin Auf, sepuluh sahabat yang mubashshari Nabil Jannah Itu gengnya Nabi banget tuh. Dan lebih sempit lagi, ubah dan Umar. Mereka lagi jalan bertiga, hiking gitu ke atas gunung Uhud Pas naik ke atas gunung Uhud, gunung itu gemetar Gemetar, bergetar Gak, ada lagi itu kan ginaikin Siapa sih, apa-apaan sih Jadi dia kayak bergetar gitu Nabi langsung duduk Kata Nabi, tenang Di atasmu adalah Rasulullah As-Siddiq dan Syahidan Nabi berempat berarti Di atasmu itu ada Rasulullah As-Siddiq, Syahidan Tenang, wahai gunung Uhud di atasmu sekarang ada Rasulullah Abu Bakar al-Siddiq dan dua orang sahabat yang meninggalnya nanti syahid yaitu Umar dan Utsman. kebayang gak kalau kita jadi Umar dan Utsman Rasul jadi saya akan dibunuh nanti ini kan berita masa depan kan gak akan meninggalnya dalam keadaan syahid tapi jangan gitu doang nakut-nakutin enggak lah sahabat ini mereka luar biasa semangatnya begitu dapat kalimat syahidan mereka langsung bersyukur mudah-mudahan itu benar mudah-mudahan itu saya dapatkan kebaikan itu Sehingga gunung itu tenang Karena di atasnya adalah Rasulullah Umar Karasiddiq, Umar bin Khattab Dan Utsman bin Affan. Jadi Rasul itu udah keren banget lah Secara fisik beliau ideal Secara apalagi kekuatan fisik beliau jago taruh Bahkan pemberani Walaupun Nabi itu lembut Tapi tidak lemah Jadi istilah lemah-lembut itu kurang tepat menurut saya Lembut-lembut aja, gak usah lemah Karena Nabi Kuat tapi lembut Keperkasaan tapi lembut Apa bukti keperkasaan Nabi Kata Aisyah Nabi itu kekuatannya seperti 10 laki-laki Gak usah diterjemahin Udah sebetul aja Nabi itu kekuatannya seperti 10 laki-laki Ini luar biasa Nabi itu emang keren sih Makanya wajarlah Allah kasih wahyu lewat beliau ya kalo ngasih wahi wahi wahi kita kan nggak sampai tuh setengah apa e, sampai beribu ribu tahun umat islam berkembang kayaknya satu dua orang juga udah ilfeel sama kita baru berdakwah sekali udah unfollow baru berdakwah dikit udah left group itu kan dakwah kita ya, banyak yang bikin orang ilfeel karena mungkin terlalu galak, karena mungkin ga sabaran kayak saya dulu awal-awal dapet hidayah, semuanya saya anggap neraka kan kakak saya TNI, adik saya Gam jadi di rumah mereka ketawa-ketawa di luar perang-perangan Pas saya baru dapat hidayah, dakwah, saya pulang ke rumah Neraka ini, ini juga neraka, ya itu juga neraka Semua neraka, saya doang surga Ini karena awal-awal puber namanya Nabi itu nggak kayak gitu, Nabi itu tenang banget Dan Nabi, walaupun beliau orang yang lembut Tapi beliau seorang yang kuat dan pemberani Apa bukti Nabi pemberani? Ketika Nabi sedang duduk istirahat di bawah sebuah pohon Tiba-tiba datang seorang laki-laki menghunuskan pedangnya di leher nabi dan itu kalau ditarik dikit aja itu langsung kegorok loh nabi ditaruh di sini Ya Muhammad kata dia Sekarang kalau saya akan membunuh kamu kamu jauh dari sahabat sahabatmu nggak ada yang nolongin siapa yang akan nolong kamu sekarang Nabi dengan tenang menjawab Allah langsung bergetar tuh orang pedangnya jatuh kebayang enggak Bisa nggak kita kayak nabi Begitu ditanya sama calon mertua kamu ngasih makan apa tuh anak saya Allah, Allah, Allah. Saya terima Gak bisa, calang mertuanya gak bisa ditaklukin, Apalagi musuh gitu Nabi itu Allah oh, langsung jatuh pedangnya Pada itu diambil balik sama Nabi Dihunuskan ke arah musuhnya Nabi tanya, kalau saya yang akan membunuh kamu Siapa yang bisa nolong kamu Dia bilang, hanya engkau wahai Muhammad Nabi ngasih pedangnya, ulanglah kepada kaummu Kemudian dia berdakwah Kepada kaumnya, dia bilang Wahai kaumku, masuklah kepada agama Seorang laki-laki Yang mencintai kehidupan kalian lebih daripada kehidupannya sendiri Ini akhlak Nabi menaklukkan banyak hal Nabi itu berdawah dengan akhlak nomor satu teman-teman Bukan dengan dalil Ini yang perlu kita garis bawahi Dalil berikutnya Nomor satunya akhlak Ketika Nabi berdakwah Ini bisa dibilang kayak tablik akbar Nabi pertama di Mekah Jadi kayak free event gitu ya I I Iwanya para sahabat Tablik akbarnya stage-nya apa? Stage-nya bukit sofa Itu stage-nya Nabi berdiri di atas bukit Safa. Nabi nanya kepada orang-orang Mekah Ya ma'asyara Quraiz Ya ahlamatkah Wahai pemuka-pemuka Quraiz Wahai penduduk Mekah Kalau saya katakan di balik bukit ini Ada musuh yang mau menyerang kota Mekah Kalian percaya enggak sama saya? Kata mereka kami percaya Muhammad Engkau al-Amin Jadi bukan Allah berfirman Saya bersabda, bukan tapi percaya nggak sama saya? percaya Muhammad kenapa? bukan karena dia Rasulullah bukan karena dia dapat wahyu itu yang kesekian nomor satunya apa? karena engkau Al-Amin akhlaq jadi kadang-kadang orang nggak percaya dengan ayat dan hadis yang kita baca bukan karena ayat dan nggak benar bukan karena hadisnya gak sahih dia gak percaya sama kita halo ngomong ayat gitu kan? kalau ngomong hadis gitu Bukan hadisnya gak suai Hadisnya sahih, pemahamannya yang gaif Kita gak faham hadis Sehingga Ali bin Abi Talib mengatakan Kalimatul hab Uridah bihal batil Kalimatnya benar, tapi pemahamannya batil Maka dakwah Nabi itu dengan akhlak teman-teman Sehingga dengan akhlak, seseorang akhirnya Jadi tertarik kepada Islam Baru Nabi ngomongin ayat, hadis Nabi tuh, kalau istrinya Lagi ngambek, gak pernah itu pakai hadis Kalau kita belum ngambok juga ada disiapin hadisnya. Nanti kalau dia ngambok saya forward nih. Hadis, seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh seorang perempuan sujud kepada suaminya Lima, dengerin Lima. Hadis lagi, kalau seandainya perempuan menjilat nanah dan darah di sekujur tubuh suaminya yang terluka, itu tidak akan bisa membayar satu saja diantara kebaikan suami kepada dia. Tuh mah, kan? Si istrinya juga nyiapin hadis Pah, nanti dulu Pah ini juga ada di hadisnya Pahasok istrinya, Pah Rasulullah bersabda Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah, seorang suami harusnya bersabar terhadap istrinya dalam sehari berapa kali ya Rasul Kata Nabi, sabangmu namarrah 70 kali Beneran itu hadis mah, beneran kan susah kalau ada kayak gini 70 kali lupa, mama udah berapa kali? baru juga tiga kali kan? masih ada berapa 60an sekali lagi kan? Jadi 70 kali dibikin sebel sama istri itu belum boleh marah loh suami. Sampai 69 siap-siap, istrinya udah sadar oh 69 udah cukup hari ya. Masih mulai lagi dari awal. Jadi teman-teman nggak -teman, bisa kita hanya pakai dalil. Nabi itu kan pemilik habis kan deh. Kalau Nabi mau begitu istrinya ngambek ma. Aku bersabda, kan gitu kan? Kalau kita nggak pemilik hadis masih, Rasulullah bersabda, itu juga riwayatnya bingung siapa, Bukhari apa muslim ya? Kalau Nabi itu nggak pakai Bukhari muslim, orang saya sendiri yang ngomong, Aku bersabda, wahai mama, wahai mama. Jadi langsung-langsung sendiri, kenapa Nabi pemilik hadis, kalau nggak pakai hadis? Karena beliau bijak, nggak mau menjudge istrinya dengan hadis. Beliau menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan akhlak dulu, baru nanti pakai hadis. Kalau udah normal baru ngomong pakai hadis. Kan pernah tuh Nabi sama Aisyah lagi bikin acara kayak barbekyuan gitu di rumahnya Aisyah. Aisyah masak rempong sariyaru, ini daging ini, ini segala macam steak apa sate gitu. Udah malam udah siap-siap ngundang sahabat makan di rumah Aisyah, tiba-tiba ada seorang istri Nabi yang terkenal pintar masak, dia punya brand gitu, Ummu Salamah itu. jago masak banget karena umuh salamah gak ada masakan umuh salamah yang gak enak tuh jadi istri yang terkenal jago masak itu umuh salamah ngirim masakan ke Aisyah kalau yang ngirimnya saudar masih mending ya beda tipis lah 11-12 sama masakan Aisyah kalau umuh salamah datang makanan umuh salamah makanan Aisyah bakalan gak ada yang nyentuh tuh begitu umuh salamah ngirim makanan ke rumah Aisyah Aisyah nanya ini dari siapa? dari umuh salamah sini bawa bosennya tuh agak-agak gimana gitu nyetir dipegang sama Aisyah dilempar Sampai pecah kiringnya Di depan siapa? Di depan Nabi Di depan sahabat Sahabat langsung kaget gitu Pura-pura Jangan di Instastory lo ya <tuk> nah, dia Kan kepake otomatis gitu kan Ada kejadian langsung <tuk> Lagi di tilang Pak Nisa Instastory loh pak <tuk> <tuk> Kalau dulu nggak boleh Diam aja Langsung dia aja Terus udah beres semuanya Aisyah langsung ngambak Masuk ke dalam kamar Nabi langsung bilang, pulang-pulang Pulanglah para sahabat Nabi cuma komen apa? kata Nabi Ibu kalian lagi marah Ibu kalian lagi cemburu Udah selesai gitu Gak ada tuh Nabi komen panjang-panjang captionnya Di scroll sama yang lain gitu Kecur lagi tuh, case followers Aku tuh dijauhin banget sama istri aku Kalian rela kayak gini Udah kalian unfollow dia aja Kalau perlu di report biar di ban gitu Udah Nabi cuma Is... umu... apa... Ibu kalian lagi cemburu Giro Udah pulang, pulanglah para sahabat Nabi ketok pintu Aisyah, selalui Aisyah kata Nabi Kenapa kata Aisyah, itu yang ngirim makanan Ummu salamah pengen pulang Itu bahasa eleganya Nabi, maksud Nabi apa? Ganti dong piring yang tadi udah pecah Tapi Nabi gak bilang, Aisyah ganti tuh piringnya kamu pecahin sih Sekarang aku harus ngeluarin budget beli piring baru nih, enggak Aisyah itu pembantu Ummu salamah mau pulang Aisyah juga anaknya pintar kan, langsung ngerti, ya keluar Ambil piring baru nih Minta maaf kalo nusah lamah, gak masuk ke Beres Beres Ngeluarin hadis nggak? Sama sekali nggak luarin hadis Seandainya Nabi mau Ya Aisyah Sesungguhnya orang-orang mubazir kayak gini nih Saudara-saudara Bisa ngeluarin ayat ngeluarin hadis? Banyak Kenapa Nabi nggak pakai ayat dan hadis? Karena bukan itu duluan yang nomor satu Ini nih teladan kita banget sebagai anak muda Kadang kita pengen ngedawahin teman kita buat hijrah Jangan ayat dan hadis dulu yang dikeluarin Akhlak dulu bikin dia trust sama kita bikin dia respect sama kita kalau dia udah trust dan respect kita bisa ngeluarin seribu hadis dan semuanya akan diambil sama dia tapi kalau dia nggak trust, nggak respect belum juga ngeluarin hadis, lu gak usah ngomong deh ceramah nggak usah sini di masjid aja bukan di, ah data, apa, dasar lu misalnya makin hijrah, makin apa, eh hey, ah, ada bau sorga ya eh ada nabi palsu ya, apa segala macam istilahnya ya kenapa? karena dia belum respect sama kita akhlab Nabi itu kalau menyelesaikan masalah dengan sahabatnya pakai akhlak, nggak pakai Hayat dan hadis dulu Hayat dan hadis itu dalam kondisi yang normal Atau kondisi-kondisi yang sangat tertentu Nabi dengan akhlak Ada perbedaan pendapat Ada sahabat namanya bakroh Sholat dia datang ke masjid Masbuk Begitu dia masuk ke pintu masjid Nabi udah buku dia kaya gak rela tuh kan ketinggalan nabi dia kan pengen rakahan pertama bareng nabi karena gak rela dia takbir di pintu masjid Allah akbar Allah akbar ruku. terus jalan sambil ruku ke arah shah ini suar lucu banget dia jalan ke arah shah begitu selesai salat, dia lapor ke nabi ke nabi saya tadi suaranya seru loh seru gimana tadi tuh saya ruku terus jalan sambil ruku nabi marah dia hasar kamu ahlu bid'ah ahlu neraka Enggak. Padahal kan Nabi yang pernah mengatakan orang bidah kan Karena Nabi gak pernah ngajarin gitu kan Berarti apa yang tidak diajarkan Nabi bidah semua bidah itu nerah Nabi gak ngomong gitu Nabi cuma senyum, terus Nabi bilang Besok-besok jangan diulang lagi ya Gitu doang ngomongnya Gara-gara kata-kata ini Akhirnya para ulama berbeda mazhab Sebagian bilang itu gak sah Sebagian lagi mengatakan itu sah Tapi gak boleh diulangi lagi Allahu alam yang jelas Saya cuma pengen ngambil angle akhlaknya, bukan angle fikinya ternyata melihat sahabat yang lucu-lucu kayak gini yang aneh-aneh Nabi cuma senyum doang Nabi pernah diundang makan gitu ya itu pernah diajak makan malam teman-teman. Jadi ada seorang sahabat dengan peningnya datang nabi. Nabi nanti malam makan di rumah saya, kata dia. Oh, ya, ya, ya. Nabi fikir nih orang kalau udah ngundang kan berarti nyiapin ya, nyiapin makanan yang enak-enak. Nabi sudah gitu ngajak beberapa orang geng nabi lagi. Abah kan ikut saya, Umar ikut saya, yuk ikut aja. Datang ke rumah dia duduk dihidangkan apa teman-teman? Kadih. Apa itu kadih? Roti yang keras. Yang kalau mau dimakan harus dicelupin ke air dulu, direndam, baru bisa dimakan Dia undang makan, tapi yang disiapin malah cuma roti keras Ditaruh aja depan Nabi Terus dia duduk Nabi liatin, coba oh, ke rumah liatin Nabi nungguin hm, Kok nggak ada satenya ya? <gakai> gak ada lauknya, nggak ada apa-apanya Roti doang Akhirnya Nabi nanya Maaf, uh, ada lauknya? kata Nabi Nabi tuh nggak enakan banget orangnya tuh Sangat nggak enakan Ada lauknya? kata Nabi Oh maaf ya Rasulullah, enggak kepikiran cuma ada cuka, boleh cuka. Enggak apa-apa. Dicarilah cuka di sebelah Nabi. Nabi potong-potongan roti dicelupin ke cuka dimakan apa kata Nabi? Nabi komen, kata Nabi, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau kita ngomongin yang paling bang cocok tempe-tempe. Cuka. tapi kalau di Jogja kan gak pakai cuka ya maka ini berarti Nabi itu orangnya sangat menghargai orang lain gak mau ngecewain orang dikasih cuka sebaik-baik lauk cuka pagi-pagi buka-buka apa buka-buka kayak -buka e, dapur gitu Nabi melihat di belakang rumahnya ada apa ternyata nggak masak apa-apa Aisyah -apa, Nabi waktu itu belum niat berpuasa dan beliau lagi nyari sarapan oh ada OT-OT nggak -ot, ada nasi goreng nggak ada telur dadar, nggak ada apapun lagi buka-buka kayak -buka gitu, Aisyah lewat, Aisyah ngelihat Nabi lagi nyari-nyari makan, Aisyah kan jadi nggak enak gitu kan ya, Nabi pasti tahu Aisyah ngelihat, Nabi langsung bilang, Aisyah, hari ini aku puasa loh, coba, kan kalau puasa sunnah boleh agak belakangan ya, dengan syarat belum ngopi, belum makan, belum apa ngapain kan, ini kita udah tenang, ah puasa aja deh, <tuh. <tuh. belum makan apa-apa, terus dia ya, puasa, Nabi pas melihat Aisyah. ke kemergoki Nabi lagi nyari-nyari sarapan. Nabi menjaga perasaan Aisyah Terus langsung bilang, "Aisyah, hari ini aku puasa loh." Oh, ya udah, ah, wilas, kalian saya enggak masak. Ya udah, padahal tadi Nabi itu enggak ada niat puasa. Tapi gara-gara Aisyah enggak masak dan Nabi enggak pengen menyusahkan Aisyah, Nabi jadi puasa. Akhlak. Makanya Allah itu saking takjubnya kepada akhlak Nabi sampai Allah ngasih testimoninya apa? Wa inna ka azim. Engkau Muhammad itu ya Benar-benar akhlakmu itu luar biasa Kata Allah Benar-benar azim. Engkau Muhammad benar-benar sungguh Akhlakmu itu luar biasa Orang yang gak enakan banget Dengan akhlak itulah Nabi SAW menyebarkan Islam Dengan akhlak itulah Nabi SAW mengubah kota Madinah Yang namanya Yasrib Menjadi Madinah Munawwarah Dengan akhlak itu Nabi menjadikan dunia yang tadinya jahiliyah jadi Islamiyah. Dengan akhlak itu Nabi menjadikan dunia yang tadinya zulumat kepada nur dengan akhlak, teman-teman. Terutama kepada orang terdekatnya. Jangan ngomongin dakwah dulu kalau kita belum sabar kepada orang tua. Jangan ngomongin bahwa kita udah saleh di luar kalau kita belum baik kepada keluarga. Karena kata Nabi apa? khairukum khairukum li ahlikum wahana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya dan aku adalah yang paling baik di antara kalian untuk keluargaku. jadi kalau kita mau ngukur kita baik apa enggak nanya ke pasangan kita dulu ma, papa udah baik belum untuk mama? ini kalau jawabannya jujur gak akan dikurangin kan jatah bulanannya enggak malah gitu Tapa sih, ya masih bertahap apa? Apa yang masih kurang baik mah catat, bikin catatan ini ini ini ini nanti perbaiki. Karena sebaik-baik kita adalah yang paling baik buat keluarganya. Tanya ke orang tua kita, sudah rindu belum ibu bapak kita kepada kita? Gak usah ngomongin yang lain-lain dulu, lihat dulu di rumah kita. Gak usah ngomongin teman yang lain, gak usah ngomongin apa teman satu geng gak usah ngomongin teman di jalan, gak usah ngomongin teman di klub, di komunitas orang tua aja dulu. Kalau udah nikah pasangan aja dulu Anak-anak aja dulu Kalau itu belum lulus Berarti kita belum menjadi seorang uh, Sebaik-baik manusia Menurut Rasulullah SAW Jadi Islam itu teman-teman Bukan hanya Allahu Akbar, Ruku, Sujud Bukan hanya itu, Islam itu indah banget Akhlak, Islam itu kita banget Anak muda, hobi-hobi kita itu Semuanya difasilitasi dalam Islam Coba belajar tentang Sifat ro'fahnya Nabi Nahenokannya Nabi Nabi itu saking enggak enakannya, sering menyulitkan diri sendiri loh. Kayak Nabi pernah didatengin tamu ke rumah beliau, sahabat-sahabat. Kan sahabat itu senang banget curhat sama Nabi ya. Mereka datang ke rumah Nabi, duduk rumah Nabi lama-lama, dihidangin makan sama Nabi, mereka makan. Begitu selesai makan, masih duduk. Nabi itu udah merasa kemalaman, kok enggak pulang-pulang. Disuruh pulang, enggak enak, Enggak disuruh pulang. Nabi juga terganggu, Aisyah udah nunggu di kamar. Akhirnya Nabi ngeliat kayak Kalau kita sekarang kayak pura-pura ngeliat jam Eh jam berapa ya Kasih insyarat gitu Sahabat nggak pengertian Dikasih insyarat nggak pulang-pulang juga Saking nggak enaknya Nabi Nabi diem aja Lama diem sahabat membuka lagi pembicaraan Nabi ini ada masalah nih Wah mulai lagi dari awal Panjang ceritanya Tiba-tiba turun wahyu surat al Hazab juga Kata Allah apa di dalam wahyu itu Wahai orang-orang yang beriman <tuh> Kalau kalian datang ke rumah Nabi Minta izinlah untuk masuk Kalau diizinkan masuklah Kalau diberikan hidangan makan, makanlah Kalau selesai makan pulanglah Jangan meneruskan pembicaraan tanah itu Mengganggu Nabi Sampai turun ayat kayak gitu Karena ayatnya udah turun Maka tugas Nabi adalah membacakan Gak boleh Nabi menyembunyikan satu ayat pun dari umatnya Nabi bilang Eh ini udah turun ayat Oh Masya Allah Alhamdulillah Gara-gara kita lama di rumah Nabi jadi kata, ayat. Sahabat nggak sadar Pikirin nih ayat apa gitu, wah oh, Masya Allah, Nabi bacain, bacain, Bismillah, Bismillah, kita dengerin Dibacakan sama Nabi, kalau kalian udah selesai makan, wala, wala. jangan lama-lama ngobrolnya Oh, Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum wala. Coba, sampai Allah ngebelain Nabi, karena Nabi itu orangnya nggak enakan banget Apakah kita kayak gitu sama teman kita? Kita sama-sama nggak -sama enak ngecengin seorang cewek sama-sama di kos-kosan pas kita lihat di komputernya lo kok wallpapernya dia juga, gua sama nih di laptopnya, oh berarti sama-sama seneng nih, ya udah lo aja duluan gua nggak uh, ada perasaan apa apa sih ke dia, ya udah mau gua bantu, pernah uh, bantu teman kita untuk menikah dengan seseorang yang kita punya perasaan ke dia? Nabi itu pernah lo, Nabi punya perasaan kepada Zainab, Zainab punya perasaan kepada Nabi. Tapi Allah nyuruh, Wahai Muhammad, lamar Zainab untuk Zaid. Kebayang gak perasaan Nabi kayak gimana? Ya Allah buat siapa? Buat Zaid. Hah? Zaid. Ketika kalo kita ya. Itu kalo? kalau kita. kalau Nabi enggak? Wahai Muhammad, lamar Zainab buat Zaid. Datanglah Rasulullah, Zainab, aku pengen melamar kamu. Zainab udah kayak kegairan gitu. Buat Zaid. Bentar. Kayaknya tadi ada yang salah deh. Buat siapa ya Rasulullah? Zaid. Zaid yang mana? Zaid yang selebram itu bukan Yang followersnya cuma tiga Zaid bin Harisah Yang gak terkenal banget Mantan budak anak angkatnya Nabi Aku pengen melamar kamu buat Zaid Apa jawaban Zainab? Aku gak cinta sama Zaid ya Rasul Turun lagi ayat Al-Azab lagi tuh Malam ini banyak Al-Azabnya nih Turun lagi ayat surat Al-Azab Wa makana limu'minin Wa la mu'minatin Iza qadu Allah warasuluhu amran lahumul nalahu min amrihim. Gak pantas seorang mukmin laki-laki dan perempuan punya pilihan ketika Allah sudah menurunkan satu perintah mereka punya pilihan untuk taat atau tidak. Harusnya mereka katakan saminah wa taala. Kalau Allah katakan yaaiwaladina amanu lembaikah ya Robbi aku pergi panggilanmu ya Allah ada apa. Kutiba alaikumusiyam Sami'na wa ta'na Ya ayyuhalladhina amanu Labbaika Rabbi ada apa ya Allah La ta'kulun riba Sami'na wa ta'na Apapun perintah Allah Lalu ketika Nabi membacakan ayat ini kepada Zainab Zainab mengatakan kalau ini perintah Allah Sami'na wa ta'na Menikah Zainab dengan Zaid Kebayang nggak pas akar nikahnya tuh, Zainab itu perasaannya ke Nabi Tapi nikahnya dengan Zaid, Nabi perasaannya ke Zainab, tapi harus menikahkan Zainab dengan Zaid nah, Ini ini bukan segitiga lagi nih, agak-agak kerucut nih Akhirnya pas akar nikah, kalau zaman sekarang kayak gitu, pasti pas akar nikah si Zainab nyata nggak akan melihat ke arah Zaid, ngeliatnya ke arah Nabi Nabi mau biarin, saya nikah sama dia Tega Gitu kan Ini berat banget perasaan Nabi, kenapa? karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Inilah hal luar biasa. Nabi mau menikahkan seseorang yang beliau punya perasaan kepada dia karena ini perintah Allah. Buat mereka cinta itu bukan yang teratas yang paling tinggi itu iman dan taat kepada Allah. Cinta ngikutin. Bukan iman dan taat ngikutin cinta ini bahaya. Bisa menukar agama dan keyakinan gara-gara ngikutin perasaan. Tapi kalau perasaan ngikutin iman Maka iman dulu yang dibela Perasaannya itu harus ngalah demi iman Menikah Zainab dengan Zaid. Setahun kemudian cerai Udah selesai cerai Nabi disuruh wahai Muhammad sekarang Lamar Zainab untuk menjadi istrimu Assalamualaikum Zainab Waalaikumsalam Zainab gimana keadaannya? Sehat? Saya pengen melamar kamu Zainab Buat siapa ya Masul? Kata ceriga gitu kan? Siapa lagi nih? Kata lagi buat saya wahai Zainab Oh biasa aja gitu Kenal di belakang <SILENCIO> Cewek ya, jain iman gitu. Oh, nah, Zainab dengan Rasulullah, kalau Zainab enggak taat kepada Allah untuk menikahi Zaid, mungkin selamanya Zainab tidak akan pernah menjadi istri Nabi Muhammad. Karena dia taat, dia berkorban dengan menikahi seseorang yang bukan seseorang yang dia cintai, akhirnya Zainab layak mendampingi Rasulullah. Jadilah Zainab salah satu di antara istri Nabi. Bahkan istri Nabi yang pertama nyusul Nabi wafat. Pas Nabi sakit keras, Nabi kan tidur di atas panggur Aisyah Terus istri-istri Nabi nabi yang lain gumpul gitu dan ke Nabi Rasulullah Kira-kira kalau Rasulullah nanti Siapa di antara kami yang duluan menyusul Nabi Kan mereka pengen duluan-duluan Pengen saya yang pertama, saya yang pertama Nabi bilang apa Yang pertama menyusul saya di antara kalian Yang paling panjang tangannya Hah? Yang paling panjang tangannya Oh bentar Nabi, belakang-belakang eh, Taksudnya belakang. Bajar kita, tangan siapa yang paling panjang Ternyata Tangan Zainab itu yang paling pendek. Kenapa? Karena Zainab itu anaknya tuh kayak unyu-unyu uh, gitu, agak-agak imut gitu. Kalau istri Nabi lain kan tinggi-tinggi, apalagi Aisyah kan terkenal tinggi, langsing dan ya anak-anak uh, anak, apa uh, ideal banget lah secara fisik Aisyah teh. Dan ditambah lagi emang dia senang treadmill kan Aisyah. Siapa treadmillnya Aisyah? Nabi lagi touring kan ya adegan treadmillnya Aisyah sama Nabi Nabi lagi touring bareng sahabat Berhenti di sebuah area area gitu Pas berhenti di area area Nabi bilang ke sahabat Eh kalian duluan nih Tinggalkan saya sama Aisyah Duluan bawa mobil Nabi, mobil Aisyah jalan duluan Kata Nabi ke Aisyah Eh kita nyusul mereka lemah yuk Ayo kata Aisyah Lemah lari sekuat kuat tenaga di tengah padang pasir Itu lebih daripada treadmill berapa kilo loh Langsung kalorinya berapa keluar di situ gitu Akhirnya Menanglah Aisyah di komen sama Aisyah pas Nabi posting adegan itu Berapa komen Aisyah, waktu itu aku masih kurus Ini dalil kalau Aisyah itu kurus Dan berapa berat Aisyah saya sering share Berat Aisyah itu kurang lebih 55 kilo Tahu dari mana Ustaz Baca hadis sulifqi Cerita ketika Aisyah ketinggalan rombongan Kenapa sampai ketinggalan rombongan? Karena kata yang membawa tandu Aisyah Aisyah itu lebih ringan daripada tandu Makanya kami nggak tahu ada orang atau enggak ada orang di dalam tandu Karena dia ringan Berapa berat tandu kurang lebih 60 kilo 50 sampai 60 kilo Berarti Aisyah lebih ringan daripada 55 kilo Sehingga saya menyimpulkan Salah satu ciri perempuan soleha Beratnya enggak berat lebih dari 55 kilo Itu ciri perempuan soleha nanti pulang ke rumah, timbang wah 56 bin A satu kilo gak boleh maksimal 55 kilo, periksa tuh karena ciri soleh itu bukan cuman dilihat dari sisi rajin puasa, rajin ibadah itu oke okay. tapi ada sisi lain, apa kata nabi ciri perempuan soleh itu ada tiga selain ibadahnya, satu idha ra'aitaha sahwatka kalau kamu melihat dia maka dia tuh nyenengin itu istri saleha nyenengin suaminya pas dilihat dia kayak kalau dia sebelum masih jomblo gitu dia nggak genit begitu udah nikah dia kayak genit gitu dikit-dikit touch up depan suaminya eh gua nih gimana nih bibi gua udah bagus belum anggunnya pakai lipsticknya kamu mau yang matte atau yang gimana gitu tuh nanya ke suami selera suaminya apa terus kalau pakai parfum yang yang apa kalau bisa kalau perlu suaminya dari jarak sekilo mau pulang ke rumah dia udah nunggu di depan pintu lipsticknya kelihatan jarak sekilo satu Itu glossy banget kan ya Ini istri Solehah Kalau kamu lihat nyenengin Itu istri Solehah Nyenengin banget pokoknya Aisyah tuh sangat nyenengin Makanya Aisyah tuh anaknya Tinggi, langsing, beratnya 55 kilo tahu dari mana Aisyah tinggi Aisyah kan pernah nonton bareng nabi Waktu itu ada festival gitu Di depan Masjid Nabawi Namanya Habasyah Fest Orang-orang Habasyah Memperingati ulang tahun jadinya kota Habasyah Di Madinah bikin festival Habasyah, fest Jadi ada kayak perform gitu, ada dance gitu Terus ada tarung Dance-nya tuh tari pedang Tapi kan dance juga ya Aisyah di dalam rumah Penasaran, pengen nonton Cuman gak enak, mau minta ke Nabi Melihat ke jendela Serunya, balik lagi ke kamar Lihat lagi ke jendela iya ya seru, balik lagi ke kamar Nabi ngelihat Aisyah Akhirnya Nabi nanya Aisyah, hal tu ri di kamu pengen nonton kata nabi hal turidi nantang suri kamu pengen nonton aisyah dia maju aisyah diamnya cewek kan artinya ya nabi pengertian hal turidi nantang suri kamu kamu pengen nonton aisyah diam langsung dipegang tangannya oleh nabi yuk aku temenin tuh di temannya nama nabi nonton makanya nonton itu Kalau sesuatu yang masih wajar, itu sunnah banget Yang pindah nonton sendiri Kebayang menonton tren Tugusan sendiri Begitu fanpage muncul, yang kanan-kiri, ah, kita ah, kemana? Kan Aisyah sama Makanya jangan sampai nonton sendiri Tapi nonton sama Aisyah, berdiri depan Masjid Nabawi Aisyah berdiri sebelah Nabi, naruh dagunya di atas Bundar Nabi, coba imajinasikan sejarah. Nabi itu kan, kan mancung ya, Nabi mancung. Kebayang nggak pas Nabi noleh Hah. Itu kan romantis banget tuh. Makanya saya bilang, kalau bahas tentang siro Nabi, bahas tentang sari roh Nabi, bahas tentang perjalanan hidup Nabi, seru banget loh. Nabi itu adalah teladan tentang seorang muslim yang ideal dan ternyata adegan kehidupan Nabi itu perfect banget. Ada ibadah di malam hari yang nangisnya luar biasa. Nabi kalau udah sholat malam, wah nggak ada yang bisa ngikutin. Kalau ada yang sok-sok ikutan, bakalan nyesel. Ada sahabat yang ikut-ikutan Nabi sholat malam, ada. pernah Nabi nggak pernah ngajak-ngajak. Nabi nggak pernah mention, nggak pernah apa, broadcast. Hei, nanti malam kita tahajud di Mesir Al-Furqan yang Nabi gak pernah Kenapa? Nabi tahu gak ada yang sanggup tahajud di belakang Nabi Satu rakaat, tiga juz Satu rakaat, tiga juz Kebayang gak, geng, gimana berdirinya tuh Kalau saya pernah soal kayak gitu di Mesir, udah aja berdiri sebelah kaki Cek Ah, terpeh, gantian Karena bener, Pak Imamnya gak pengertian Saya udah bersin-bersin, udah batuk-batuk, dia gak Satu rakaat, tiga juz Ada raksa sahabat namanya ibnu Mas'ud Ibnu Masyur ini hafiznya ya sahabat Sampai Nabi mengatakan Kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril Dengar Ibnu Masyur Sayangnya dulu kan enggak ada live streaming gitu kan Untuk lihat gimana Ibnu Masyur baca Al-Quran seperti Jibril Yang bisa direkod Jibril itu kalau baca Al-Quran Kalau dilihat diantara sahabat yang paling mirip itu Ibnu Masyur, persis Jibril Dia hafiz, biasa sangat panjang Tiba-tiba berdiri belakang Nabi nggak nepuk-nepuk nggak gitu <tuh> Jadi Nabi nggak tahu. Kalo Nabi tahu, Nabi bakal baca yang pendek Karena Nabi enggak ditepuk-tepuk, dia sholat aja Allah, Allah, Allah, Allah Nabi santai aja Alif lamim Dalikal kita kitab Udah setengah jus, satu jus, dua jus, tiga jus Udah masuk mulai curiga Wah, bahaya nih Udah terlanjur takbir, gimana ngebatalinnya Masa mundur teratur, gitu ya, So Saking panjangnya, So Nabi, jadi sholat kita yang kayak tadi malam itu mah amatiran banget lah itu mah. di Mesir rata-rata masjid sholatnya itu satu bang satu juz itu masjid yang anak-anak baru gitu. Jadi kalau kita nanya ke teman, eh lu sholat di mana? di masjid itu berapa juz? Satu juz. Eh lo anak baru ya? Satu juz anak baru. Kalau yang uh, udah uh, pro 3 juz, kalau udah legend 10 juz. Berapa level? Bang. Makanya Nabi kalau sholat malam adegan malamnya maksimal. Malamnya adalah orang yang rahib Ibadahnya kepada Allah itu luar biasa siangnya Seorang rahmatanil alamin Semua orang yang ada di dekat, di dekat Nabi Selalu merasa kenyamanan Melihat wajah Nabi, nyaman Mendengar Nabi ngomong, nyaman Jalan bareng Nabi, nyaman Bahkan ketika berperang bersama Nabi Mereka nyaman, berperang aja nyaman Gimana dalam keadaan damai Inilah Rasulullah s.a.w Makanya teman-teman Islam itu asik kalau kita paham betapa luasnya agama Allah ini, saya punya tagline, banyak main, banyak manfaat, itu bukan asal buat, karena saya punya misi. Nah, wah saya tuh lewat cara main. Skate, kemudian kalau lagi ada ombak, main apa, coba-coba main ombak gitu, terus pedal, apalagi kalau ombaknya lagi gede, habis dimarahin istri pula, ombak, gulung aku dong, gitu ya. di pelampiasannya ke ombak. Kayak gitu-gitulah pokoknya, jadi main, ketemu teman touring, ketemu teman akhirnya mulai dekat jadilah jalan dakwah. Itulah cara dakwah yang saya jalanin. Jadi dalam Islam itu boleh banget. Bahkan kita tuh saya sama istri pernah bikin program umroh. Pertama kali umroh sama anak-anak skateboarder Salah satunya Pevi Permana, Evani Ino itu kan legend-legendnya skate ya. Mereka bawa papan skate ke muka. Bisa dibilang ini grup umroh pertama yang bawa papan skate. Saya bawa papan skate, Pevi Ino bawa papan skate, bawa 3 papan. Begitu yang gayat kita ngambil di baggage apa baggage bel gitu. Loh ini kok ada papares kayak poster nih kayaknya ada yang ketukar deh, bukan punya kita. Enggak itu punya jemaah saya. Bagi dia heran, Jemaah umrah mau apa kan basket. Begitu selesai tawaf, selesai semuanya beres sudah umrah, waktu istirahat, mereka langsung pada ngobrol saya di depan Masjidil Haram. Dimarahin. saya, saya, saya" gitu. pura-pura enggak ngerti gitu. Apaan sih? Enggak ngerti bahasa Arab, pura-pura enggak. "Oi, saya" Akhirnya kita datangin, ada apa? Oh, ini mana kamu? Indonesia Mulai nyoba enggak, Ci? <laughs> Ternyata ras pengen nyoba kerja dia nyoba ketagihan enak gitu Akhirnya kita posting dengan judul yang di Instagram, Share Happiness Karena sebenarnya Islam itu asik banget Enggak ada larangan orang untuk bersenang-senang Satu aja syaratnya Kita boleh have fun Kita boleh seru-seruan Kita boleh enjoy yourself Kita boleh traveling kemana aja Syaratnya cuma satu Jangan nambah dosa Itu doang Dan bisa banget kita dapat fun tanpa membuat dosa itu bisa banget. Dan saya buktiin sendiri, saya seneng main kemarin pas ke New Zealand coba ya, semampunya ya main longboard gitu walaupun kemudian di sana ditungguin nanti kalau udah kecepatan ditangkepin gitu ya. Terus pas lagi ke Jepang, alhamdulillahnya pas lagi winter ada salju kita main snowboarding gitu sama teman-teman. Bisa banget have fun, enjoy, traveling, apa seru-seruan sama teman-teman tanpa berbuat dosa itu bisa banget teman-teman. Karena Islam luas Dan di dalam keluasan itu kita bisa Explore kemana aja Dan tetap masih dalam koridor Islam Jadi buat saya ngelalang the story yang lainnya adalah Yuk kita nikmati aja hidup masa muda kita Dengan satu syarat Jangan nambah dosa Maka Allah akan ngelaih -like banget apa yang kita lakuin. Dengan kayak gitu Insya Allah kita menjadi seorang yang istiqomah taat, Tapi tetap asyik. Itu aja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua. Kita belajar Islam lebih sungguh-sungguh lagi Mendengar nasihat lebih banyak lagi Supaya kita makin kenal agama kita Makin tahu Islam Makin luas akhlaknya Makin banyak manfaat buat orang lain Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan di sini ada penggalangan dana Oh ya, buat teman-teman yang pengen berdonasi di bulan Ramadan Jadi kita ada form donasi buat renovasi dan pembangunan Masjid al Furqan. Jadi saya sekarang ke kota-kota mana tuh kalau bikin acara Tabligh Akbar gini saya nggak mau bikin di masjid agungnya. Kenapa? Kalau masjid agung itu udah besar. Kita mencari panti asuhan, kita cari masjid-masjid yang lagi renov, kita bikin crowd atau kita coba crowdfunding bareng-bareng untuk membangun rumah Allah. Jadi lebih efektif daripada saya bikin di masjid agung yang sudah memang uh, gedek. Semoga dalam ini kita bisa menyumbangkan yang terbaik. malam Ramadan untuk membangun Masjid Al-Furqan, sehingga sejengkal Masjid Al-Furqan yang kita bangun, setiap orang sholat di dalamnya, kita mendapatkan ngalir pahala insyaAllah. Silahkan nanti ngisi form donasi renovasi masjid. Barakallah, subhanallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atur huwilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.